Thank mm -hmm. saran nanti sudah terbaru waktu judulnya relatar rela dari Mas Rico jangan lupa ya klik like subscribe dan komen channel YouTubenya mask record dan share ke teman-teman kalian semuanya di akun sosial media kalian. See.